Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd <coughs> Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha shi'ta sahlan faj'alna ya rabbana kullashay'in sahlan maysara Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min dhawatin la yustajabu laha Rabbi shrah li sadri wa واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي اللهم انا نعوذ بك من ان نضل او نظل او نزل او نزلق او نظلم او ندلم او نجهل او يجهل علينا Saudara sekalian yang diberkati Allah taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah memudahkan kita berkumpul bersama di masjid ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan sebagaimana kita semua dimudahkan berkumpul bersama dalam rangka talaqqi ilmi dalam rangka mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi saksi dan bukti bahawa kita mencintai beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak dengan yang kita lakukan pada pagi hari ini memasukkan kita semua dalam surga firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan kitab salat bab salat jamaah dan imamah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata Wa an Ubay bin radhiyallahu anhu qala dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatur rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda Sholatul Rojun, sholatnya seorang laki-laki Maar Rojun dengan laki-laki satu orang yang lain Azka min sholat jihi wahdahu lebih banyak pahala, ya. Jadi Azka itu lebih banyak pahala min sholat jihi wahdahu daripada dia sholat sendirian. Eh, ya, berarti orang sholat sendirian itu boleh. Ini kembali kepada Hukum sholat berjamaah Bapak ibu ada yang mengatakan sholat berjamaah itu sunah akadah Ada yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib Kalau orang sholat sendirian tanpa utur Maka tidak sah Ada pendapat seperti itu Tetapi hadir ini menjelaskan bahwa Sholat sendirian boleh Meskipun pahalanya Berapa? sedikit, ya Sholat turrojuli Sholatnya seseorang Ma'arrojuli bersama orangnya lain satu ya satu orang azka lebih banyak pahalanya min salat cihiwadhu daripada dia sholat sendiri makanya pentingkan cari jamaah bahkan ketika kita datang ke masjid terlambat kita datang ke masjid imam sudah salat tidak apa minta tolong siapa yang ada di situ yang mau untuk bersholat Ya untuk bersholat saya kan sudah sholat ya udah apa apa sholat lagi sebagai sholat sunnah kan. Sebagaimana yang dilakukan Nabi saw ketika beliau selesai sholat ada jamaah yang datang. Nah ini karena Nabi itu kan sehabis salam itu langsung melihat ke arah jamaah tidak seperti sebagian kita yang diluwi madenau di Nah Nabi benda selesai salam beliau tidak mengucapkan Alhamdulillah tapi Astagfirullah Astagfirullah sambil menghadap ke ke mana? ke Qiblat ke Jamaah makanya ketika ada orang terlambat beliau tahu dia mau sholat sendirian Nabi SAW bersabda siapa yang mau bersodamu kepada saudaranya jadi yang sudah sholat ini dia mendapatkan pahala Bapak Ibu dia, dia mendapatkan pahala dengan memberikan pahala Berjamah kepada saudaranya dan bagi dia itu solat sunnah tak apa, apa solat isak dua kali, solat subuh dua kali tak apa apa dan ya yang perlu kita ketahui kadang-kadang orang kata aku solat ya kita sebagai seorang muslim itu sangat-sangat butuh kepada pahala bapa ibu sangat-sangat butuh kepada pahala ketika ada kesempatan berpahala lakukan ngapain kita jangan sombong yang mau pahala itu ya, kan? nah, itu seorang umatin begitu. Ada misalkan paku di jalan ambil buang ya itu bagian daripada iman. Ada apa di jalan buang gitu ya bersihkan itu jalan dilewati banyak orang kita tidak tahu dari mana sebab kita bisa masuk surga. Jangan jadi jadi jangan meremehkan kebaikan karena Bismillahirrohmanirrohim lathiron namin al makrufi sya'ian. Jangan meremehkan perbuatan makruh baik sedikit pun. Walau anta taqa akaka biwajhin taliq meskipun kamu berjumpa saudaramu dengan wajah berseri-seri sumringah gitu Kemudian dalam sahih Muslim Bapak Ibu remeh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni raaitu ro rajulan yataqallabu fil jannah Aku melihat seseorang yataqallab ya taqallab itu nikmat di surga gara-gara apa di sjaratil yaqtuha kana ala dhahrin nas kana ala dhahrin tariq yu'ti gara-gara dia memotong ya ada pohon itu yang dahannya ke jalan ganggu orang dia potong itu gara-gara itu dia masuk surga so, Bapak Ibu makanya jangan meremehkan kebaikan sedikit sedikit pun dan orang beriman itu ya setiap kondisinya orang beriman yang cerdas Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala itu bukannya orang sing, kapan, yo Ada kesempatan berbuat baik anda Tetapi kondisi dia sekarang Yang ada itulah bagaimana Dia mendapatkan Pahala Jadi jangan dikira pahala itu ketika Sampian sholat atau ketika surat Anda Nah ini caranya bagaimana Setiap perkara-perkara yang mubah Niatkan sebagai ibadah Itu bedanya babi. Makanya makan, minum Bahkan berhubungan suami istri ya itu kan perkara berubah, tapi kalau dilihatkan sebagai ibadah, semuanya ibadah Bapak Ibu. Panjaringan kerja, keluar rumah, kan rutinitas itu teman kalau enggak dilihatkan sebagai ibadah. Kecuali kalau pekerjaan sampai pekerjaan haram, nah itu beda lagi, meskipun niatnya niat ibadah yang tidak mungkin diterima. gitu kan. Tapi kalau pekerjaannya berubah, pekerjaannya halal, kita lihatkan ibadah, maka kita statusnya mendapatkan. Tapi dengan sekedar ada orang sholat bersama dia Bertambah tidak pahalanya Bertambah Jika ada datang orang lain Bertambah pahala. Tambah banyak kan begitu Sama seperti sholat jenazah Bapak ibu makanya para ulama itu sepakat Ya sholat jenazah Ada orang meninggal Di lingkungan Rumah gerakun cara ini gitu dan Pak Surono tidak ikut karena ada di luar kota kemana undang Perancis, undang Jerman, tidak tahu. Goleponan para Pak Surono ini tidak hadir, tapi sudah di apa? Sudah dihadiri Salat berjamaah itu oleh jamaah masjid. Itu Pak Surono berdosa dan karena tidak ikut salat jenazah. Kenapa? Gugur kan? Kenapa kau gugur? Karena sudah diwakili oleh kaum muslimin dan oleh Bapak Ibu, makanya. Ulama itu sepakat, ya, Ini masalah menghadiahkan pahala, ya, Ulama itu sepakat pahala itu boleh dihadiahkan dan sampai itu semuanya sepakat sampai. Ya ulama matmat itu mengatakan pahala kalau dihadiahkan itu sampai Pak, dengan syarat apa? Dengan syarat orangnya masih muslim, baik sudah hidup eh ya sudah hidup. Baik masih hidup maupun sudah meninggal Dunia Cuma mereka berbeda pendapat Ini amal soleh apa Yang pahalanya bisa di Di hadiahkan. Ini yang hilang diantara mereka Bapak ibu Nah cuma ini adalah dasar dalil bahwa Orang itu pendapat pahala dari siapa Halo dari Saudaranya gitu. Wa makana aksar Dan kalau jumlahnya lebih banyak Fahuwa aha ilallahi azza wajalla maka itu lebih dicintai Allah azza wajalla. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Pelajarannya apa? Pelajaran pertama bahwa dikatakan salat itu adalah berjamaah minimalnya Dua orang. Jadi salat itu kalau dilakukan Dua orang itu namanya salat berjamaah. Baik imam ya cuma imam sama Pak cuman yang benar ya sesuai hadis kalau makmumnya satu orang maka di sebelah kanan imam sejajar. Ya yes, sejajar kembali kepada hadis Abdullah bin Abbas Bapak Ibu. Abdullah bin Abbas yang waktu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam itu rupanya Abdullah bin Abbas di sebelah kiri Nabi kemudian diputer Diputer sama beliau ditaruh di sebelah kanan beliau sejajar. Ya, jadi jangan di belakang, di belakang itu perempuan. Ya. Jadi sejajar kalau sama-sama laki-laki. Kemudian hadis ini menjelaskan keutamaan sholat berjamaah bapak ibu. Maka pentingkan panjenengan setiap sholat adalah ber berjamaah. Ya. Dan jamaah yang paling amdal itu Dimas J, karena semakin banyak. Begitu. Adik kan kita di kantor nggak ada masjid tapi kita sholat dengan teman kita tiga orang satu orang itu juga sebagai sholat berjamaah. Tetapi ketika jumlahnya jauh lebih banyak tempatnya lebih perkah maka pahalanya juga jauh lebih besar. <tuh> Kemudian pelajaran berikutnya menjelaskan bahwa banyaknya jamaah yang mengerjakan sholat berjamaah itu sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala karena ketika kaum muslimin Bapak Ibu sholat subuhnya Masya Allah banyak ya ketika ada sholat duhur semuanya sholat berjamaah aktivitas berhenti ini orang mandak itu eh cik kuanti wakil ya, nah ini yang ditakuti orang-orang kafir Bapak Ibu ya Makanya semakin banyak berjamaah itu setan semakin kesal dan kaum muslimin semakin kuat orang kafir mau menyerang bahkan tidak bisa mereka kuat ini sholat berjamaah terusnya waktu kompol terus gitu kan nah itu bapak ibu makanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai sholat berjamaah dan apalagi jamaahnya lebih banyak makanya para ulama mengatakan haram hukumnya. Kalau ada satu masjid, kemudian nggak jauh dari situ bangun masjid yang lain gitu Kenapa? Karena jamaahnya menjadi sedikit Ya jamaahnya menjadi sedih, sedikit Dan kita kalau sama-sama ada masjid Yang satu jamaahnya banyak, yang satu jamaahnya sedikit Selama sama-sama sunnah, sama-sama bisa tushub Kita diperintahkan mencari masjid yang jauh lebih besar kalau sama-sama besar, sama-sama sunnah Kita diperintahkan mencari yang lebih dulu dibangun Gitu Bapak Ibu, yang lebih dulu dibangun Kemudian sama-sama masjid Ada yang masjid itu kadang-kadang dibangun oleh pejabat Tapi dia koruh Nah ini para ulama juga melihat Bahkan sampai ada para ulama itu gak mau melewati jembatan Bapak Ibu gara-gara jembatan itu dibangun dari barang haram ini juga berpengaruh ya ini juga ber berpengaruh ya. Jadi kehalalan itu penting. Pelajaran berikutnya menetapkan bahwa Allah Taala itu punya sifat cinta ya. Allah memiliki banyak sifat Bapak Ibu ada sifat cinta, ada marah. Apalagi Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah berjalan, Allah datang, Allah turun ya kan. Nah, cuma sifat-sifat Allah ini Ketika kita berhadapan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala Kita dilarang melakukan empat hal Apa itu empat hal? Kita tidak boleh takwil. Takwil itu apa? Takwil itu mengubah arti Misalkan Yadun, Yadun itu kan dalam bahasa Arab kan tangan Misalkan ya dullohi fauqai jim tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, nggak boleh kemudian tangan diartikan ridho, diartikan kekuasaan misalnya tidak boleh itu mengubah makna, nggak boleh takwil. Kemudian yang kedua nggak boleh tamzil, ya nggak boleh tamzil, tamzil itu menyerupakan dengan mengatakan tangan allah itu apa? sekian tangan saya baliknya tidak boleh. yang ketiga tidak boleh Takyif Takyif itu apa? Takyif itu bertanya. kayak apa ya tangan allah ya? kayak apa ya wajah allah ya? allah punya wajah enggak? allah allah punya wajah enggak? Ya punya? itu wajah buka, wajah hurab bidadul jalan iwan ikroh abadi. wajah allah yang kemuliaan dan keagungan kan di wajah Dan kenikmatan terbesar penghuni surga nanti Bapak Ibu adalah memandang wajah Allah Taala. Ini kenikmatan penghuni surga yang paling besar. Dan penduduk surga yang paling tinggi-tingginya adalah yang memandang wajah Allah Taala sehari dua kali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua termasuk mereka Bapak Ibu. Nabi. Kemudian tadi ndak boleh apa? Ndak boleh apa? tidak boleh takwil, tidak boleh taksil, tidak boleh takyif, tidak boleh taktil taktil itu meniagakan taktil itu meniagakan meniaga. Allah tidak punya sifat wisi. nah masalahnya apa bapak ibu sampai ada orang yang mengatakan Allah tidak punya sifat dan ini kekufuran ketika kita mengatakan Allah tidak punya wajah Allah tidak punya tangan, Allah tidak datang, Allah tidak berdiri gitu kan itu tafir. Kenapa? Karena jelas-jelas mendustakan Al-Qur'an. Al Kenapa kok sampai kejadian menafikan atau meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Pertama kali karena tamzil. Padahal kan dilarang. Tadi apa artinya tamzil? Menyerupakan. Jadi setiap membaca dalam Al-Qur'an atau hadis Allah punya wajah, langsung larinya ke wajah dia. Oh, seperti wajahku gitu. Ketika dia membaca Allah itu datang, Allah itu turun dibandingkan dengan datangnya dia. Padahal dia datang itu harus habis kepanasan, kemudian kena macet, banyak debu, banyak apa? Banyak asap, kenal apa? Datang susah-susah, os enggak karu-karuan kan? Disamakan datangnya Allah dengan datangnya dia padahal boleh enggak menyamakan enggak boleh walam yakullahu kufuwan ahad Allah tidak serupa dengan siapapun nah, Akhirnya artinya berarti masa ya Allah kau seperti aku gitu karena setiap ada sifat Allah dia menetapkan cuma menetapkan dengan menyerupakan kondisi dirinya Bapak Ibu kalau punya tangan dilihat tangannya kadang-kadang kalau lupa potong kuku ireng-ireng utusuh -ireng, kutik ketika kepacok besilet metu keteng. Wah, masa Tuhan Allah seperti ini sih? Akhirnya, ya weh Kalau gitu Allah tidak punya tangan aja, gitu pak. Jadi maksudnya itu ingin mengagungkan Allah Ta'ala Dari menyerupakan Tapi dia malah terjatuh dalam Jurang yang jauh lebih dalam Nah ini Pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala kita tidak boleh takwil, Faham ya, kita tak'wil ya Tidak boleh taksir Tidak boleh tak'if Tidak boleh apa yang terakhir taktil, taktil itu meniadakan. Ya Allah enggak punya wajah, Allah enggak punya tangan, enggak punya kaki. Wong sama-sama makhluk ya, manusia, binatang aja, binatang ya. Sama-sama kelinci, seharusnya punya kelinci di rumah itu lahir, Pak. Yang satu itu kakinya pincang karena jatuh, yang satu enggak pincang. Ini binatang yang normal, yang sempurna yang mana? Halo yang pincang atau yang enggak pincang. Yang enggak pincang. Jadi binatang dan manusia saja dikatakan dia itu sempurna ketika punya kaki, punya tangan, kok bisa-bisanya kemudian Allah dikatakan enggak punya sih, sifat. Ini berkaitan dengan cintanya Allah taala. Nah, Allah juga punya cinta, Bapak Ibu, cuman jangan disamakan dengan cintanya makhluk. Nah, kemudian pelajaran berikutnya sama-sama amal soleh, ada amal soleh itu yang pahalanya jauh lebih besar daripada yang lain. Nah, orang mukmin yang cerdas, jadi saya katakan adalah satu yang senantiasa menjadikan perkara mubahnya kini akan ibadah sehingga semuanya adalah berpahala ya. Kemudian mukmin yang cerdas juga hidup itu adalah yang lebih. Memilih amalan-amalan Yang pahalanya jauh lebih besar Faham? Ya? ya contohnya Panjirin punya harta pak Tiba harta ini ngagur Ini sholat Namun Masjid As-Sobirin Bitu Tanah Masjidil Haram, Satu se rokaan Seratus ribu Bayangkan Panjirin kan sholat dua rokaan pak Di Masjidil Haram itu, itu berapa tahun? 56 tahun loh. Coba hitungan kalau enggak percaya. Jadi jenengan itu sholat 2 rakaat dengan pahala 100 ribu itu butuh 56 tahun. Bayangkan kalau 5 waktu, Pak. Wah, itu butuh bertahun-tahun ratusan malahan gitu. Nggih. Okay. Jadi timbangane ngono ana duit nganggur diperangi bismillah gitu. Ini sama-sama ibadah loh ya. Sama-sama ibadah, ada ibadah itu namanya ibadah Qosiroh sama ibadah Muta'ad-dia Masih ingat nih? Eh? Kalau gak salah saya sudah berkali-kali menyampaikan di sini. Ibadah Qosiroh itu kebaikannya terbatas pada sampein pribadi Pak. Sementara ibadah Muta'ad-dia itu kebaikannya dirasakan banyak orang Dan tidak terputus dengan kematian pian. Paham gini? Sholat, ini ibadah qasiroh, sholat, puasa, tilawah, ya, ijtikaf, haji, umroh, ini ibadah qasiroh. Paranya besar, bagus gitu, gih, besar, bagus. Cuma ini berhenti ketika jenengan mati. Jenengan mati bisa sholat. Halo, bisa. yang mati ini bocah. Dengan sudah meninggal Bisa datang ke kajian seperti ini Bisa tilawatul quran Bisa puasa Bisa berangkat haji, si umrah Tidak bisa Tapi kalau sodakoh pak Ini ibadah mutatia Pahalanya terus mengalir Meskipun sampai sudah meninggal Selama sodakohnya dari barang halal Nah sodakoh barang haramnya percuma Cuma menjadi bekal menuju neraka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala ketika dia mati kan minta balik untuk ngapain? sholat enggak, puasa, haji umrah, iktikaf, eh, tilawah enggak, tapi pengin balik untuk sedekah. Fa as-sadaqa wa aku min agar aku bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Sedekah ini pahalanya terus mengalir, Pak. Nabi sallallahu alaihi mengatakan idza batal insaan kala manusia mati deng qata'a amaluh terputus amalnya. Hilal min falaah ada ya, jadi tiga. Pertama sedaqotin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir dan ini dikatakan para ulama sedekah yang paling afdal adalah wa wakaf. Jadi banyak orang tidak mengerti wakaf ini, Pak. Nanti saya jelaskan. Saudara kau yang paling agil adalah wakaf, atau ilmu yunta faubih atau ilmu yang dimanfaatkan. Jangan ngajari orang ngaji, ngajari orang baca al-fatihah, gitu kan? Ngajarkan kebaikan, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tawhid, ini ham, ini batil, masya Allah. Jangan menjadikan orang masuk surga gara-gara jangan, wah ini ilmu yunta faubih. Makanya Nabi SAW mengatakan خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Sebaik baik kalian yang belajar Al-Quran Kemudian mengajarkannya Yang ketiga اَوْوَلَدٍ صَلِحٍ يَدُعُّلَهُ Atau anak soleh yang mendoakannya Jadi anak itu dikatakan soleh bapak ibu Ketika senantiasa mendoakan orang tuanya Dan ini tidak harus anak kandung, Jangan guru gitu ya Guru ngaji gaduh anak tapi semua anak itu murid pihak masuk di sini anak gitu loh atau mungkin jenengan sebagai pencerama atau apa Ngajari orang baca kitab ngajari orang fikih meskipun wes tua-tua nah itu juga anak pihak ya. nah kalau jenengan pengen saleh doakan ya jangan sampai kita itu yang sebagai murid kau ambil semut sama i, i ikan Kenapa? Karena Nabi menjelaskan bahwa semut ya, penduduk langit, penduduk bumi sampai semut dan ikan di lautan itu beristighfar. Dalam riwayat bersolawat untuk siapapun yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali kepada wakaf. Mungkin kita bingung. Pes usah bingung-bingung. Jadikan harta pian itu seperti hadir ini. Saya sudah pernah bercerita kayaknya ya Tentang orang yang Wih, jangan belum gitu kan <guluh> Masih ya, kelayakannya titik, Ya, jadi uh, Hadisnya sudah berkali-kali saya sampaikan kalau tidak salah ya Atau mungkin di tempat lain-tepat lain, tempat lain ya, ya? Jadi ada orang lewat Pak Ada orang lewat, pejalan kaki begitu Mendengar suara dari atas awan Hadisnya sahih Isqi hadiqata fulan sirami kebun si fulan. Jadi artinya. Oke, siapa sifat bangat ummu? Ya, derajat malaikat ya atau Allah gitu. Isqi hadiqata fulan sirami kebun si fulan. Nah, ini kalau kita belajar akidah masuk bab karomatul auliya, kekeramatan para wali. Karomah itu terjadi pada orang-orang soleh yang derajatnya di bawah nabi. Kalau nabi namanya mujizat. Kemudian langsung Pak awalnya diperhatikan jalan kesana seret, itu berhenti di sana. Diikuti awan itu. Rupanya di sana dia menurunkan hujan. Air hujannya diikuti sampai kemana sih berhenti air hujan ini? Diikuti terus sampai berhenti pada satu ladang. Di situ ada petaninya lagi membetulkan saluran air. Inti cerita dia bertanya Hei Abdullah Sopona mapean Persis seperti nama yang dia dengar di atas awan tadi Ini apa yang sampean lakukan pada ladang sampean Ini lho, bapak ibu Kalau panjana yang itu pengen mati bahwa semua harta sampean lakukan ini Dia mengatakan aku membaginya menjadi tiga Jadi hasil daripada ladang ini tak bagi di tiga Sepertiga Untuk tak makan sekeluarga Sepertiga untuk sobat po, untuk Allah wes sabillilah, ya. Sepertiga untuk operasional ladang. Panjenengan Pak kalau punya harta nanti biar anaknya gak royoan warisan wes wakafno. Wes aku ini punya harta biar nanti gak tak biar apa biar nanti gak dibuat royoan anak keturunan saya. Kita kan juga nggak tahu. Yang anaknya soleh kan beda po, pokoknya anaknya madbin Abdul Aziz itu tapi anaknya jadi penjahat. Tak tua sampai mewariskan harta yang haram, harta untuk buat masjid ya kan? Bish tak waqafkan aja. Terus sekarang, ketika panjat bekerja, langsung dibagi tiga. Seperti kau, untuk Allah Taala, apakah untuk masjid as sobirin, jumat berkah, ataukah untuk iftar, buka puasa ya kan? Apakah untuk be onok lah, jam asing butuh utangan, butuh apa dibantu? gitu kalau semua orang berpikir begitu masyaallah gitu. Jadi sepertiga untuk Allah taala, sepertiga untuk dimakan sekeluarga, sepertiga untuk apa tadi? operasional ladang. Maka begini nih Pak, enggak ada orang yang ureman, enggak gagal ada karena sudah dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ka'ikanya juga sudah pernah bercerita tentang Insinyur jer solah hati perlu juga ya, ya nanti jangan cari di YouTube insinyur soal antian jadi ada 9 orang sarjana peternakan ya mereka berasal dari kota Taf, Taf, Taf apa ya bukan mobil Narta kan, apa ya Tafhanas apa Tafahana atau apa begitu di Mesir ya jadi ceritanya mereka ini Saat jana pertanian pak, peternakan, lama peternakan kan boleh ya, ada sembilan orang. Nah mereka pingin buka usaha ini, ya. pingin buka usaha, akhirnya dicari-cari ya sepuluh orang itu ketemunya, mungkin hasilnya tiga orang, ayo nggak boleh, boleh gitu kan, ya. sembilan orang itu modal soalnya. Nah modal itu dikumpulkan tidak eh, cukup pak, masih butuh banyak. Kita harus menambahkan orang ke sepuluh, dicari-cari tidak ada dicari-cari tidak tidak ada. Akhirnya insinyur Salah Atia yang penggagas ide itu, dia mengatakan aku menemukan orang ke-10. Siapa dia? Allah itu. Nah, tugas Allah itu apa tugas Allah taala? Tugas Allah itu menjadikan usaha ini ayam aku betul, Pak. Bu potong ayam. Ya, kalau kalau enggak salah ya, ayam. Jadi pokoknya tugas Allah taala itu menjadikan untung terus sudah ada rutinya, enggak ada penyakitnya. Itu tugas Allah taala. Sehingga setiap keuntungan itu kan dibagi Yang sepuluh Yang sepersepuluh itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkembang pesat, berkembang, berkembang, berkembang sampai mereka tiap buka tiap apa? Tiap datang Ramadan bisa memberikan ifthar. Bisa memberikan makanan gratis, sayur-sayuran gratis, bisa bangun rumah sakit, bisa bangun sekolahan, bisa sampai bangun universitas. Awalnya universitas itu mereka ajukan, tidak boleh kalau bangun kecil, nggak ada akses ke sana. Universitas harus sekitar besar, gampang datangi orang gitu kan. Sampai sekarang, Pak, masya akhirnya mereka ini jadi pemerintah tidak mungkin, karena tidak ada anggaran. Mereka bilang kita sembang konsultasi, kita bikin rell. Baru setelah itu dari wakaf semua Pak kadin orang sembilan ini yang asalnya mereka bekerja, ya untuk mereka sepersepuluh untuk Allah. Akhirnya mereka semua ini jadi pegawainya Allah Taala. Wei semuanya untuk Allah, kita ini pegawainya Allah begitu. Itu perhatiannya wakaf, Pak. Oke okay, parokanya wakaf nah ini saya sarankan kepada panjenengan masing-masing panjenengan lakukan seperti itu dicabut sekaligus kalau penyakit donasi ulo-loron gitu ya misal begitu pak jadi itu yang namanya harta wakaf Wak, jadi wakaf itu barokah. harta parokah harta ya parokah dan dulu Islam itu ya Islam itu bapak ibu pada zaman Shahabuddin Al Ayyubi pada zaman Nuruddin Zaki Pada zaman Sulaiman Al-Koluni Itu semua peradaban Islam Itu ditopang oleh Wakaf ya, di Tidak ada pajak Dan wakaf itu menyelesaikan banyak masalah begitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT Menjadikan kita semua orang-orang yang tadi itu Pak kepentingan pribadi itu Bagaimana agar harta Tak bawa mati gitu loh. Tak bawa mati Ya caranya diwakafkan caranya di diwakafkan. Kalau panjenengan baca surat At-Takatsur ya. Surat apa? At-Takatsur. Itu Ibnu Katsir rahimahullah pada permulaan mukadimah surat At-Takatsur itu mendatangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa nanti Bani Adam itu semuanya mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku gitu. Dijawab sama Allah Taala, malaka min mal? Kamu enggak punya harta? Ilmu akal tafafnaid, kecuali yang kamu makan sampai jadi en, -e, itu harta kamu. Wamalabista, faablaid, atau yang kamu kenakan sampai lusuh, sampai jadi kaset, enggak bisa dipakai lagi, itu harta kamu. Wamatasodak tafamdoit, atau yang kamu sodakohkan, terus kamu mendapatkan pahala sempurna dari itu, itu hartamu kamu. Jadi harta kita cuma tiga itu, Pak. Wangasiwadika. Adapun yang selain itu fata reguulinas, maka dia meninggalkannya untuk manusia. Ya, ya, dia nggak dicolong orangnya diwarisi gitu kan? Ya kalau nggak dicolong orang orangnya diwar diwarisi. Makanya ya gitu. Makanya kalau kita itu ingin uh, menjadikan agar diharta kita gitu caranya. Dan ini ajarkan kepada anak-anak kita. Zaman sekarang itu orang itu belajar Pak Kuliah kegagalan duit tapi ya kan Ya apa enggak? Kuliah jika bisa kerja itu salah Dasarnya apa? Karena pertama kali hadisnya jelas Barang siapa yang menutup ilmu Tujuannya dunia kan meraka, kan kata Allah Ta'ala Nah makanya ini kita arahkan Gak apa-apa kamu kerja anak siang pinter Tapi nanti dia jadi wong suge Suruh membagi harta menjadi tiga tadi itu Pak sepertiga untuk dimakan sekeluarga, sepertiga jadi tambah-tambah kurang masih cukup-cukuplah sepertiga itu, ya? sepertiga untuk dimakan sekeluarga, sepertiga untuk saudagar, ya saudagar itu wakaf ini tadi, sepertiga untuk apa? kembali kepada operasional, misalkan panjenengan punya rumah nganggur, ini banyak rumah nganggur, ini cuma pesawat enggak berlum, itu andai kan di apa disewakan dikontrakkan bapak ibu hasil bagi tiga ya sepertiga dimakan sekeluarga ya kan sepertiga dibuat sodakol untuk masjid as sobirin misalnya sepertiga untuk piano sing atap bocor piano kentengnya sing jupla b perlu dicet daripada mangkrak begitu dimakan rakyat jadi hisap lo ya bandeng jadi hisap pak dunia itu kata Hasan Al Basri halalnya hisap haramnya adab kan begitu. Nah jadinya ngapain oma oh, ke akhirnya penganggur, mending diwakaf naka begitu tadi itu ya. Iya misalnya jadinya sudah sepop ya wes anakku ya yang dia tak suruh apa menjadi nadirnya atau pengelolanya dia kabur sepertiga itu tadi bang ya dia ngabur sepertiga dia makan seluruh itu kebutuhan dia sepertiga tetap kembali. Nah cuma nih lebih Ya terserah apakah nanti disodagukan juga atau dibuat tambahan atau dibuat beli lagi gitu kan insya Allah begitu. Ini kembali kepada bahwa amal soleh itu sama-sama amal soleh ada yang pahalanya jauh lebih besar dibandingkan yang lainnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengutamakan so, apa ibadah yang muta'atiyah. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam haji Bapak Ibu setelah hijrah? Sekali tok. Ya, haji warga aja. Bukannya kemudian aku tak tiap tahun haji. Ya, pentang-pentang iso haji wa furad dan namanya ya. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak usah tahu haji daripada begini wis tak pakno gitu kan? Karena lebih bermanfaat. Kalau haji kan kepada jarian pribadi, Pak. Apalagi sudah haji wajib kan? itu lebih penting apa atana bisallallahu alaihi wasallam demi Allah kalau aku berjalan fi hajat bersama saudaraku fi hajati untuk memenuhi hajatnya ahabbu ilayya lebih aku sukai mil an'taf fi hadal masjidhi syahron daripada aku ikaf di masjid ini Satu bulan masjid nabawi Pak yang sholat di sana itu satu rokaat Sebanding dengan seribu rokaat Oke Kemudian pelajaran terakhir Bapak Ibu eh, Sholat berjamaah itu diwajibkan Atau disariahkan khusus bagi laki-laki ya Khusus bagi laki-laki Kalau perempuan Lebih abdul sholat di rumah Cuma kalau di rumah ngantung Apa-apa ya, terakhir ke masjid Gitu kan Bapak Ibu ya hadis berikutnya wa'an ummi warakota radhiyallahu anha Dari ummu warakota radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam amaroha memerintahkan ummu warakota anta umma ahla dariha mengimami penduduk rumahnya ya jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah Ummu Warokoh Menjadi imam Bagi siapa? Bagi penghuni Penghuni rumahnya Jadi Ummu Warokoh ini Bapak Ibu Ummu Warokoh binti Naufal ya, Al-Ansuryah Termasuk sahabat-sahabat wanita yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi beliau dan ini termasuk wanita yang pinter jadi hafal Quran banyak ya dibandingkan wanita-wanita yang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah dia menjadi imam bagi anggota keluarganya. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini menjadi dalil bahwa wanita kalau diimami wanita dalam sholat berjamaah itu sholat berjamaahnya sah dan jangan ditafsirkan bahwa umu warokoh di sini imami laki-laki itu la -laki, zaitun lah, lah itu jadi ini yang diimami adalah sama-sama perempuan kalau ada laki-laki nggak boleh kecuali kalau seumur rong tahun telong tahun nggak apa-apa malah dulu sudah kita bahas lagi, lagi itu kalau paling banyak Qur'annya meskipun umur enam tahun tujuh tahun dia disuruh jadi imam ini sudah kita bahas dulu ya yeah. sudah ya yeah? iya yeah. sudah apa, belum hatis keberapa kalau sudah ya sahabatnya namanya Amrul bin Salimah, ya umur enam tahun mak, itu jadi imam. Jadi Allah dalam surat An Nisa 34 mengatakan Arjalu kauwahuna Al Nisa laki-laki adalah pemimpin para wanita. Jadi tidak boleh dibalik imam di sini ya imam di keluarga, imam di apa di tingkatan jabatan juga gitu jadi itu eh, makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritai dikasih info orang-orang Romawi itu dipimpin wanita ya apa komentar beliau beliau mengatakan landiaf lahak walau amrobum ibroah tidak akan beruntung kaum yang memberikan wilayah ya, kepemimpinan mereka kepada wanita Okay. Kemudian pelajaran berikutnya Kalau wanita menjadi imam Dalam sholat berjamaah Maka hukumnya sama persis Seperti jamaah yang dilakukan oleh para laki-laki pak. Kecuali ada kekhususan Kecuali ada pengecualian Kalau ada pengecualian maka dikecualikan Apa perbedaannya jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan Kalau laki-laki kan imamnya di depan Ya, agak maju jauh, gitu kan? Ya? Tapi kalau perempuan yang menjadi imam, itu imamnya tetap di soft, tidak boleh maju. Ya, tidak boleh maju. Maju cuma ya paling seukuran kaki aja. Itu bedanya ketika berjamaah, faham ke? Jadi kalau lelaki lelaki menjadi imam dia maju ini so pertama imamnya di depan. Tapi kalau misalkan itu mungkin ibu-ibu pas najian apa, pas no jen, ya. Terus sholat berjamaah sendiri itu jamaah ya boleh maju Pak ya tetapi di show pertama itu di depan ya, cuma maju dikit seukuran kaki itu aja lah kalau misalnya sudah kandung maju setelah apa soalnya batal ya ndak ngerti cuma lain-lain yang -lain, ngerti diulangi lagi gitu. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu, kalau wanita ini minta izin suaminya atau mahramnya datang ke masjid, itu suami atau mahramnya enggak boleh melarang. Kalau ada wanita minta izin ke masjid, enggak boleh dilarang. Selama dia memberikan syarat. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah masajidal Jangan melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah, tapi syaratnya walyafrujna tafillat, tidaknya mereka keluar tanpa pakai wangi wangian tanpa berhias, tanpa menimbulkan fitnah. Itu mana walyafrujna tafillat? Tahu bapak ibu Umar pun contoh, ketika istrinya minta izin ke masjid, nggak dilarang. Tapi perjalanan dari masjid Ditunggu B. Umar di tengah jalan Kan malam-malam kan Pas isinya keluar itu Dijuit Umar melayu gitu. Ya Umar lari gitu. Terus kemudian besoknya lagi Tapi gak dilarang sama Umar Ketika berjalan ke di masjid Dijuit Cepuk Umar lari gitu. hari di ketiga Ada Umar keluar ke masjid <gitulah> Itu yang dilakukan Umar bin Khattab ratiya Kan cemburunya besar Bapak Ibu Dan memang pada waktu itu lebih aktif wanita sholat di rumah Kalau zaman sekarang Kadang-kadang buju ini gesok ngaji Buju ini imami atau, atau mungkin ya buju ke masjid Dia sendiri mungkin kalau sholat ngantong lupa-lupa Apalagi terawek ya kan? Itu mungkin lebih aktif di masjid dari sisi ini Bapak Ibu <tuh> Kemudian hadis berikutnya wa an radhiyallahu an dari Anas radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Ibnu Ummi maktumin Beliau menjadikan Ibnu Ummi Maktum khalifah pengganti beliau yang ummun menjadi imamnya manusia dalam salat wa huwa dan dia adalah orang yang buta. Pelajarannya apa? Ya, pelajarannya imam yang buta itu boleh dan sah kalau menjadi imam bagi orang-orang yang tidak buta. Nah, kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Abdullah bin Umi Makhmakjo? Karena dia yang paling ngerti Quran, yang paling ngerti sunnah dan juga yang paling bertakwa dan yang paling soleh dari yang ada begitu. Yang lainnya kan pada berjihad. Gitu lho Bapak Ibu. Nah, makanya imam itu disyaratkan lebih ngerti Quran, lebih ngerti Sunnah lebih banyak hafal, maksudnya juga lebih ngerti juga lebih terkenal ketakwaan dan kesolehannya. Dan orang itu dikatakan baik ketika secara lahir sudah kelihatan baik. Insyaallah begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika Abdullah bin Umi Mattu menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rupanya bukan hanya menjadi imam ketika sholat berjamaah juga, tapi imam sholat juga imam secara umum. Jadi dia jadi gubernur begitu waktu itu ya. Jadi kalau ada orang bertanya dia jadi mufti, kalau ada masalah-masalah apa dia juga yang memutuskan begitu Bapak, Ibu karena dia khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Pelajaran berikutnya, ketinggian ya, ketinggian dalam agama Bapak Ibu, juga kepemimpinan dalam Islam itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu yang bermanfaat dan keistiqomahan dalam takwa. Jadi kalau kelihatan orang paling berilmu, orang paling bertakwa, dia yang paling patut untuk diangkat. Ya cuma biasanya orang, -orang itu tidak mau gitu. Nah, ada pelajaran penting, Pak. Kadang-kadang kita itu perlu sombong juga. Perlu sombong, cuma ya jangan kemudian ya bukan-bukan sombong sih, perlu percaya diri dulu gitu loh. Perlu uh, perlu untuk percaya dia jangan terlalu minder, jangan tawadhu, tapi ini tawadhu yang bukan pada tempatnya. Kayak Nabi Yusuf misalkan ketika beliau, tapi kan nabi kan ya. Ketika beliau melihat beliau punya kualitas apa? kualifikasi, ya, memiliki kafa'ah, kemampuan, beliau mengajukan diri. Nah, sekarang betapa banyak orang itu enggak tahu dirinya, Pak. Goblok enggak ngerti apa-apa tapi pede ini minta ampun kan gitu. Nah, contohnya aja begini ya. Dan sering kalau pancerengan ya kalau sudah belajar ngaji, wes apel jus amah ya meskipun sampai al invitor sampai ataqur, nggak sampai anak bah, nggak apa-apa Karena rata-rata orang itu kan paling paling sampai was tinewas zaitun pak, itu umum begitu. Jadi imam-imam masjid itu enggak serius Pak Sulono itu rata-rata was tinewas zaitun, al nasrah, al kafirun, al niflas itu, itu balap-balap. Nah makanya kenapa kalau terawih nggak ada? Tak tiba-tiba sehitung tak ada waktu hak, tak mereka itu. Nah kalau jenengan misalnya pas jiras area di mana jangan coba-coba menyerang coba maju, bak. Seneng jenengan aja saya maju es. Mereka tak apa, gitu. Masio sorpanan, masio pecian, karena rata-rata begitu, gitulah. Baran digunakan maju, kayak saya maji, bak. Tak salatnya coba ya allah. Dikemasulat dew, salat kau ingin itu pasti kau balik ni menemba waktu kan begini. Ya, tidak ada peristiwa nggak tahu ini benar obon ya. Jadi itu ceritanya ada para kiai, para ustaz kumpul pak rapet, ya apa? Terus ketika datang azan pada kemasjid, gitu pada kemasjid, para paskomat dorong dorong, sampainya lebih aktif, sampainya lebih barokah lebih gini gini, dorong dorongan genre dorong, maju pak. Akhir langsung ada yang maju rambutnya dua watatan. Istau, istau, ayo luruskan Langsung lurus semua gitu. Nah, sekarang selesai sholat Kau mau pojok beda dan rambutnya gondor Tiba-tiba tukang parkir Dari tadi itu loh, pojok minder-minder Terus beri bismillah maju gitu. Ini namanya tawadu Bukan pada tempatnya gitu. Ya kalau memang dengan merasa Ya ada ilmunya Meski bodang banyak-bismillah -banyak, maju Kita daripada nanti pada orang singkat Kenapa? Okay. Hadith ini menjelaskan tentang keutamaan Abdullah bin Umi Maktum, Bapak Ibu Ya Abdullah bin Umi Maktum Karena dipilih langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Abdullah bin Umi Maktum inilah Sebab turunnya surat apa? Surat apa? Surat Abasa Abasa wa ta'walla Anjahu al-a'ma Wa ma yudriqa la'allahu Apa? jazaka dan seterusnya. Hadis berikutnya terakhir wa bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasul s.a.w bersabda sollu ala man qala la ilaha illallah. Solati, ya, jenazah maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa sollu khalfa man qala la ilaha Sonatlah di belakang orang yang mengucapkan La ilaha illallah Hadis ini itu ifah e Dan ketaifahnya e parah Ketaifahnya e parah Makanya Di sini uh, Ibnul Mulaqin Dalam kitab Al-Bagrul Munir mengatakan Hadal hadis Hadis ini Min jamiti turuqihi La yasbud dari seluruh jalurnya itu enggak ada sih benar. Jadi hadis ini batil. Maksudnya secara mak secara sanad. Kalau dikatakan sebagai hadis Nabi ini palsu Pak, enggak benar. Karena Nabi enggak pernah mengatakan seperti itu. Tapi kalau secara makna, bedakan ya secara makna hadis ini benar. Bukan karena hadisnya, tetapi karena secara umum ada dalil-dalil yang maknanya seperti ini. Ya. Gitu. Jadi hadits itu kadang-kadang orang itu nasihat dikatakan hadits. Bedakan nasihat kata mutiara bagus, tapi jangan dikatakan sebagai hadits. Hadis palsu itu belum tentu salah loh. Salahnya itu ketika jangan menisbatkan ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini dikatakan perkataan ulama tidak masalah, maknanya benar tapi kalau dikatakan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini secara syarat adalah batil. Dan bukan berarti hadis yang batil berarti maknanya salah tidak. Ya seperti perkataan ya, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang ingin dunia maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka dengan Ilmu waman araduma faalaihi bil ilm. Barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka juga dengan ilmu. Ini benar tak? Benar pak. Tapi kalau jangan katakan hadir Nabi yo, palsu. Mungkin oh, ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Imam Syafi'i. Kita loh. Ya, jadi bukan berarti ketika hadir itu palsu, maka maknanya tidak benar. Meskipun banyak hadir palsu yang tidak benar, pak. Ya, barang siapa sih siap baca aduhan tiap malam Jumat dan ini dan yasin, ya, orang yang barang siapa membaca yasin sekian-sekian maka begini, itu kan banyak palsunya begitu. Jadi, ini kalau dikatakan kata mutiara benar, kenapa? Karena tidak menyalahi dalil-dalil yang ada. Tapi kalau dikatakan sebagai hadis Nabi, maka ini hadis palsu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyatakannya. Gitu. Nah, kenapa Ibnu Hajar menjelaskan hadis yang batil ini dalam apa meletakkan hadis batil ini dalam bukunya Kitab Dulul maram satu karena dia disediakan dalil banyak apa para ulama. Yang kedua karena maknanya sahih, tetapi secara matan tidak tidak sahih. Jadi diamalkan boleh, cuma mengamalkannya jangan karena dia adalah hadis Nabi tidak karena batil bapak ibu. Tapi mengamalkannya karena dia tidak menyalai keumuman dalil-dalil yang sahih dalam Islam. Ya, maka pelajarannya di sini, bapa ibu, siapapun yang mengucapkan la ilaha ilallah ketika jadi imam itu sah. Kita sholat tak di masjid, tak tahu ada imam gitu. Dia Muslim, ya. Terus kita sholat di belakangnya, ya sah. Adapun di balik itu dia orang fasik minum kober atau apa Perzina kita tidak tahu, tapi dia Muslim kan mengucapkan la ilaha ilallah kita jadi makmum sah. Beda kalau misalkan sejauh kita tahu orang jawa ini ikut malam jemput gigi itu si keris janggu imam nah, itu jenengan enggak boleh jadi di situ pak karena tahu ya kan. Ini bagi orang yang tidak tahu tapi dia Muslim mengucapkan la ilaha ilallah maka kita sholat di belakangnya sah. Kemudian hadis ini menjelaskan juga bahwa siapapun muslimin yang meninggal ketika dia mengucapkan la ilaha ilallah maka kita wajib menyalati jenazahnya. Wajib di sini ya terbagi dua, bisa wajib kifayah bisa wajib ain kan, ya gitu kan. Kalau misalkan ya memang semuanya wajib, tapi kalau sebagian muslimin sudah menyalati jenazahnya maka kewajiban ini gugur daripada yang yang lain jadi setiap muslim bapak ibu ya itu yang meninggal itu wajib disolati ya Apakah solat itu fardu kifayah atau fardu ain tadi ya fardu kifayah hukumnya ini ya. <tuh> tetapi khusus untuk orang yang bunuh diri muslim bunuh diri kan ada muslim tinggal pacarnya bunuh diri Muslim sholat tapi barang cintanya ditolak mau berpengkolan <laughs> ditumpi di rumahnya murong-muro gitu di kamar rumah sakit bersemati ya atau ada muslim sholat lima waktu tapi koruptor pak. Nah kalau seperti itu maka para ulama tidak mengatakan dia kafir tetap disolat tetap muslim. Tetapi bagi orang-orang penting, para pejabat tinggi, kata para ulama, jangan menyolati dia. Kalau orang awam boleh ikut menyolati, tapi kalau para pembesar seperti pejabat negara, bupati, seperti ulama, itu jangan menyolati dia. Kenapa? Biar memberikan efek cerah kepada kaum muslimin. Biarkanlah, oh ini karena perbuatannya begini, sehingga tidak ditiru itu, Pak. Ya, yeah, tapi kalau untuk orang-orang awam secara umum dia masih muslim meskipun bunuh diri, ya, yeah? dia masih muslim meskipun koruptor. Beda lagi kalau dia koruptor, nggak tahu sholat bisa. KTPnya 06 no misalnya, rekeningan orang atas pirro gitu, alhamdulillah mati agak ya, sudah sholati. Ya. Oke, okay. kemudian. Uh, hukum asal kalau kita tahu orang itu fasik ya Bapak Ibu maka sholat di belakangnya adalah makroh makroh itu kan benci jadi kalau kita tahu imamnya ke orang ini dan kita tahu keseharianya afdalnya kita pergi ke masjid yang lain gitu Pak oke okay? karena kita tahu tapi kalau kita tahu ya insyaallah sholatnya sah insyaallah begitu ini Bapak ibu mungkin ada pertanyaan untuk sila kencangkan banyak banyak sudah sampai malam. J, yeah. fadil, biar ada pertanyaan untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar seseorang pasti hidup semakin melaksanakan tindakan amal. Apa tiga amalan pertama apa yang keras Pak? Mau tambah lama tambah belum sarapan dan lainnya. Nggih. Anak soleh atau salihah. Putra soleh atau putri salihah. Nggih. Okay. Terus yang ketiga? Ilmu yang bermanfaat. Beliau ini selama hidup sering melaksanakan tiga amalan tiga ini, okay. Kemudian wafat. Wafat. Estatnya yang anak. Apa? Pindah oh, ke anak yang akan melaksanakan tiga amalan maksudnya setelah bapanya wafat, anak-anaknya yang melakukan tiga amalan tadi, okay, terus. Maksudnya gimana? Apakah orang yang meninggal ini ketika menirukan ayahnya tetap mengalir atau beralih ke anaknya gitu kan? Halo? Kalau orang yang meninggal ini tetap awalnya, eh, awalnya tetap mengalir. Iya. Beralih anaknya. ini menirukan per perbuatan ayahnya. Iya. tanyakan apakah bapaknya itu amalannya tetap mengalir ataukah bertambah ataukah terputus karena diganti anaknya begitu, gitu ya, ya. Jadi pertanyaannya jelas bahwa ini ada orang tua dia melakukan tika amalan tadi saudara khotir ya, dia lakukan ilmu bermanfaat juga iya, anak soleh juga ia. Ya. Jadi anak soleh itu kayaknya dia itu bangun panti asuhan disantuni dan dididik jadi anak-anak yang soleh yang semuanya berjuang untuk Islam itu Masya Allah, jadi begitu setelah wafat, ditiru anaknya nah, pertanyaannya apakah pahalannya tetap mengalir, iya tetap mengalir itu gak pernah terputus sama sekali terus dengan dia ditiru anaknya itu malah nambah lagi pak jeneng lagi, mengajaknya satu kebaikan, ditiru orang, itu jenengan kan dapat dan sebaliknya kalau mencontohkan perbuatan buruk dilakukan orang itu namanya dosa jariah. Yee yeah. dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mansa nafil islami sunnatan hasana barangsiapa dalam Islam mencontohkan sunnah yang baik ada sunnah-sunnah yang sudah mati dia hidupkan pak bukan perbuatan fitnah lo ya dia hidupkan dicontoh orang seperti kayak sholat suruh ini kan jarang orang melakukan. Di, di kan sunnah Dia contohkan sepanjang meniru Falabu ajruhan Bagi dia, pahala dia sendiri Wa ajruman amila biha min ba'ji Juga pahala orang-orang yang mengamalkan Setelah meniru dia Itu dia dapat fud Min huirian yang busa min hujurim syayid Tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mencontoh dia sedikitpun Nah, dalam masalah keburukan juga begitu Makanya kalau Panjalingan tidak melakukan keburukan Tidak usah ngomong-ngomong Tidak -ngomong, usah mengajarkan Islam Tidak usah ngomong-ngomong Jika akan mendusani Ya Wa mansanna fil islami sunnatan sayi'ah Barang siapa mencontohkan dalam Islam sunnah yang buruk Terus ikuti banyak orang Fa'alayhi wizzu'ah Bagi dia dosa dia sendiri wa ayyiruman amila dan dosa orang-orang yang meniru dia setelah itu ya setelah ya setelah dia mengajarkan itu min ghairi an yamsu bin auzari syai' tak baga mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun au kamaqala sallallahu alaihi wasallam makanya qabil kata nabi itu kan siapapun setelah qabil yang membunuh qabil langsung dapat transferan dosanya full Tanpa mengurangi, karena dia pertama kali mencontohkan pembuh Pembuh nanti ada yang agak ya Allah Genshin, insya'am, murah bapak ibu Jadi yang jelas Masya'Allah bapak ini ya Dia sendiri Dapat sodakot jariah ya, Pahalanya terus mengalir Kemudian dengan ditiru anak-anaknya Itu dia dapat Pahala anaknya full pak Karena anak ini kan Jadi seperti itu kan hasil didikan jadi dia dapat pahala mendidik itu dan ketika anaknya melakukan amal jariah itu karenanya dia dia dapat pahala yang bertumpuk-tumpuk. Misal begitu, Pak. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa menjadikan kita semua orang-orang yang bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, bisa menjadikan anak-anak kita semua sebagai orang-orang yang berkiprah untuk Islam, berjuang untuk Islam. Amin. <tuh> Saya punya orang tua yang tidak benar-benar hafal Dan paham sholat Tiap hari sholat lima waktu Yang imamnya cepat Dan gak tumak ninah Apa sah sholatnya Tidak sah lho bu Ya, ya tidak sah Jenengan sholat Ceputin jamaah Tidak Jenengan jamaah tapi Jamaah yang sesuai dengan rukun-rukunnya Syarat-syaratnya Nah gimana tiap jamaah lo? Terutama rakyat ketiga keempat Jadi baru iya karena budu'a iya karena setahil wistak Imamnya ya enggak? Setiap sholat mesti begitu Jadi diperintahkan baca fatihah itu separuh kok full Sementara fatihah itu rukun pak Lah sholatnya enggak ada sholat Lima lam yakroh bifajih hajir kitab Bagi orang yang enggak-enggak baca fatihatul kitab, nah kalau setiap hari begitu tidak sah sholatnya karena dia tidak melakukan rukunnya bapak ibu okay? jadi sholat berjamaah penting tapi perhatikan jamaah ya apa ya pun tanpa zaman sekarang itu ini yang diutamakan itu yang wajib atau yang sunnah yang diutamakan itu yang wajib pak, jadi sholat berjamaah itu wajib, eh, ya pak sholat lima waktu itu wajib Nah ini anda kadang-kadang ngabung dan ya banyak orang itu yang wajib ditelantarkan yang sunnah diutamakan nah, ini kebalik Yang ngabung kan sholat wajibnya cukup, oh, tapi dikirnya yang sui Nah mending jadikan yang wajib saja tidak usah dikir, sah insya Allah gitu Tapi kalau yang wajib bagus, dikir juga bagus maka maka jauh lebih bah, bagus Tapi kalau tidak bisa yang dua-duanya berarti kan yang sunnah gitu ya pentingan ya wajib Insya Allah begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Gak ada ya. Monggo Pak. Terakhir jangan. Pokoknya oh zat itu sudah MUI mengatakan sesat, ya cuma zaman sekarang karena mereka beginganya kuat makanya melonjak-lonjak gitu kan. Ditungguain, enggak gak lama ya, Enggak lama. Jadi kalau itu ditanyakan, jadi yang sudah tahu zaman itu sesat gendeng ya, sesat lani gendengan, enggak ada hukumnya ya. Jadi ya gak usah dijadikan hukum, kalau ditanyakan itu, itu anggapannya kecocek, eh Tengah jalan gitu aja gitu. Loh insyaallah begitu Bapak Ibu wallahu taala Terima kasih hadirin ya, saya membawa azhar dan teman-teman di Malang ya. Jadi enggak bisa berlama-lama. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah taala. Jika ada yang salah dari saya sendiri saya beristighfar kepada Allah taala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fiikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh